Ini kita langsung saja Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang pertama dari pertanyaan minggu yang lalu. Pertanyaannya dari Saudara Rafi di Bogorto, beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, apa ada doa supaya tetap istiqomah dan kapan waktu paling afdol untuk berdoa? Terima kasih Ustaz atas jawabannya." Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Doa mohon istiqamah Ada beberapa doa yang disebutkan Di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW Antara lain yang disebutkan Dalam hadis Nabi SAW Adalah doa yang berbunyi Ya mukallib al-qulub Thabbit qalbi ala dinik Ya mukallib al-qulub Thabbit qalbi ala dinik Wahai yang maha membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqamah di atas agamamu. Wahai yang membolak-balikkan hati, jadikanlah hatiku istiqamah di atas agamamu. Juga diwayat yang lain yang berbunyi, Allahumma musarrifal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik. Allahumma musarrifal qulub, sharrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengarahkan hati Arahkanlah hati saya untuk selalu taat Kepadamu Adapun dari Al-Quran Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Rabbana la tuzikku lubana Ba'da idhadaitana Ya Allah Janganlah engkau jadikan hati kami Menyimpang Setelah engkau memberikan hidayah Kepada kami Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id innaka antal wahab. dan karuniakanlah rahmat kepada kami sesungguhnya engkau adalah Maha Pemberi Ini adalah beberapa doa yang diajarkan untuk memohon istiqamah kepada Allah Azza wa uh, Berikutnya uh, kapan berdoa ya kapan berdoa Uh, tentu memilih waktu-waktu yang mustajab Memilih waktu-waktu yang mustajab Dan waktu-waktu yang mustajab itu Banyak diantaranya Adalah antara adhan dengan iqamah Itulah waktu yang mustajab Kemudian di dalam sujud kita Itu juga mustajab Lalu juga termasuk Waktu yang mustajab adalah setelah Selesai kita membaca tahiyat sebelum kita Salam di dalam sholat Itu juga waktu yang mustajab Kemudian di antara waktu yang mustajab adalah di sepertiga malam terakhir, itu juga waktu yang mustajab. Termasuk juga waktu yang mustajab adalah di hari Jumat setelah Asar sampai menjelang waktu Maghrib. Dan masih ada waktu-waktu yang lainnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga saudara Rafi di Yogyakarta ini uh, menjadi solusi dan juga Menjawab pertanyaan yang serupa dan yang, yang selanjutnya Ustaz ini datangnya Dari Saudara Abdul Di Kalimana Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz bagaimanakah cara yang Cara yang Cara yang tepat untuk Tawbat Nasuhah uh, Untuk saudara penanya yang ada di Kalimana Semoga Allah memberkahi kita semuanya uh, taubat yang nasuha Kata Imam uh, An-Nawawi Rahimahullah dalam kitab Nyariyatul Salihin adalah taubat yang memenuhi empat syarat Taubat yang memenuhi empat syarat Yang pertama adalah penyesalan Yang pertama adalah menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan Kemudian yang kedua adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut Meninggalkan perbuatan dosa tersebut Seandainya berbentuk E, maksiat itu berbentuk Melakukan sesuatu yang diharamkan Maka tinggalkan Misalnya berzina, maka tinggalkanlah perbuatan zina Atau berbentuk meninggalkan sesuatu yang wajib Maksiat itu bentuknya meninggalkan sesuatu yang wajib Misalnya tidak sholat Maka usahakanlah untuk menjalankan sholat Ini adalah syarat yang kedua Meninggalkan perbuatan maksiat Syarat yang ketiga adalah bertekad bulat untuk tidak mengulangi Perbuatan dosa itu di masa mendatang e, Bertekad bulat Untuk tidak mengulangi e, Perbuatan dosa itu Di masa yang akan datang Kemudian Syarat yang keempat e, Ini khusus Kaitannya manakala perbuatan dosa itu Hubungannya dengan Bani Adam, misalnya mencuri misalnya ya, Atau menggunjing nah, Kalau misalnya dosa yang kita lakukan kaitannya adalah dengan hak Bani Adam, maka saat itu kita perlu meminta maaf kepada orang yang kita zalimi atau mengembalikan haknya apabila itu berbentuk harta. Ini empat syarat supaya taubat seorang hamba dianggap sebagai taubat nasuhah sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya, Riyatul Salihin a'lam Bessalat. Ya terima kasih Ustaz atas jawabannya semoga menjadi solusi bagi penanya Saudara Abdul di Kalimana yang sen uh, yang selanjutnya ini datangnya dari hamba Allah uh, bertanya uh, Ustaz saya seorang ibu dari dua anak nah, anak saya yang kedua baru umur 21 bulan saya bekerja sebagai guru dan anak Anak saya saya titipkan kepada mertua Yang mau saya tanyakan apakah saya durhaka kepada mertua Karena setiap hari kalau saya berangkat mengajar Mertua yang mengurusi anak-anak saya Sedangkan suami saya tidak melarang saya untuk mengajar Mohon solusinya Ustaz uh, Pertama hukum wanita bekerja ya, Hukum wanita bekerja di luar Secara asal yang bertugas untuk mencari nafkah adalah suami secara asal yang bertugas untuk mencari nafkah adalah suami e, para lelaki itulah yang berkewajiban untuk mencari nafkah adapun kaum wanita para ibu secara asal mereka bertugas untuk e, mengurus rumah tangga suaminya dengan tinggal di rumah sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla waqarna fi buyutikunna wa tabarrajna tabarruj al-jahiliyah al-ula wa tabarruj tabar al-jahiliyah al-ula fi buyutikunna kata allah subhanahu wa ta'ala hendaklah kalian wahai para wanita menetap di rumah kalian hendaklah kalian wahai para wanita menetap di rumah kalian wa tabarrajna tabarruj al-jahiliyah al-ula janganlah kalian berdandan bersolek bertabarruj pamer kecantikan sebagaimana Orang-orang jahiliyah dahulu. Ayat ini para ulama menjelaskan tentang kewajiban para wanita untuk menetap di rumahnya tidak keluar kecuali dalam kondisi yang sangat dibutuhkan. Andaikan anda sebagai seorang istri suami anda telah memenuhi kebutuhan nafkah, maka lebih baik anda Berinvestasi untuk akhirat Anda dan akhirat suami Anda Yaitu dengan mendidik anak-anak Anda Itu lebih baik Karena itu adalah merupakan investasi yang Insya Allah tidak akan ada habisnya Anda bekerja dalam keadaan suami telah mencukupi nafkah Anda Betul Anda memiliki penghasilan lebih Bisa ditabung, bisa untuk ini dan itu akan Tetapi sesungguhnya tabungan Anda itu ada umurnya sebentar lagi habis Akan tetapi ketika Anda menabung Dengan cara menabung anak-anak Anda Maksudnya adalah mendidik anak Anda dengan sebaik-baiknya Maka itu akan menjadi amal jariyah Yang terus mengalir sekalipun Anda telah meninggal Maka saya katakan Lebih baik Anda konsentrasi untuk mendidik anak-anak Anda Jangan biarkan Jangan rela anda membiarkan orang lain mendidik anak anda. Seandainya anda memiliki ilmu digunakan untuk mendidik anak-anak orang lain, apakah tidak lebih baik ilmu yang anda miliki digunakan untuk mendidik anak anda sendiri? Ya bagaimanapun juga, tetap didikan orang tua, kandung itu lebih uh, unggul, lebih sesuai dengan nurani, kemudian lebih maksimal, lebih sepenuh hati dibandingkan manakala orang lain yang mendidik, sekalipun itu adalah mertua anda. Lagi pula mertua anda mungkin sudah lanjut usia, sudah capek. Lebih baik anda sendiri yang masih muda yang mendidik anak-anak anda. Ini e, masukan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan semoga mendatangkan keberkahan buat kita semuanya. Ya, amin harapan ana ini. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat bagi penanya dari hamba Allah di bumi Allah ini. Yang selanjutnya Ustaz, ini datanya juga dari hamba Allah di Bogorto. Bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Saya punya uang 1 juta, tapi saya punya hutang 2 juta. Bolehkah saya infakan seluruhnya atau sepertiganya dengan keyakinan Allah akan melapangkan rezeki saya dalam waktu singkat? Mohon penjelasannya Ustaz infaq adalah ibadah infaq adalah ibadah ibadah itu harus diniatkan murni karena mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk mengikhlaskan, untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza azawajal dengan memurnikan ketaatan kepadanya maka ibadah apapun bentuknya termasuk sedekah, termasuk infak itu harus diniatkan murni karena Allah, murni itu artinya semuanya karena Allah tidak ada keinginan-keinginan duniawi lainnya andaikan anda berinfak dengan niat supaya rezeki, rezeki anda lancar maka ini tidak ikhlas namanya Berarti anda berinfak Karena mengharapkan balasan duniawi Dari Allah Azza wa Jal Apalagi seandainya Niat duniawi itu dijadikan sebagai Niat primer anda di dalam berinfak Maka na'udzubillah Menterik Bisa jadi anda tidak mendapatkan Pahala dari infak anda Dan keinginan yang anda inginkan Dari perkara duniawi belum tentu tercapai Maka kami Nasihatkan kepada anda kalau mau berinfak, infaklah di lahita bukan karena mengharapkan supaya utangnya cepat lunas misalnya atau yang semisalnya. Adapun beberapa janji-janji yang menyebutkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, misalnya berbunyi manakasadakaton minmal sodakoh itu tidak akan mengurangi harta, alias akan mengembangkan harta tersebut. Maka hal itu disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai motivasi, sebagai motivasi, sebagai perangsang orang-orang yang mungkin mereka tidak bisa terpacu kecuali dengan motivasi yang sifatnya duniawi. Dan itu tanpa kita niati, tanpa kita harapkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikannya. Selama kita ikhlas dalam berinfak, maka balasan duniawi Allah subhanahu wa ta'ala akan berkenan untuk memberikannya kepada kita Tanpa kita harus mengharapkannya Tanpa kita harus meniatkannya Karena hal itu adalah bersifat sekunder saja Primernya adalah seorang berinfak karena Allah Azza azawajal Ini jawaban yang pertama Jawaban yang kedua bahwa antara melunasi hutang sama infak atau sodaqah Itu jelas lebih wajib melunasi hutang Mulanasi hutang itu hukumnya wajib Sedangkan infak, sedekah itu hukumnya sunnah Bagaimana mungkin anda Mendahulukan yang sunnah Atas yang wajib Jadi kalaupun anda punya uang Maka gunakanlah untuk membayar hutang ya, Karena itu hukumnya wajib Sedangkan sedekah hukumnya sunnah Jadi jangan sampai kita mendahulukan Yang sunnah atas yang wajib Maka uh, Ini jawaban dari saya Semoga bisa bermanfaat Ya. Iya terima kasih sudah atas jawabannya. Nah sekali lagi kami mengundang pendengar setara danani yang akan bertanya berkonsultasi ke, dengan beliau startup telusen dengan cara mengirimkan pertanyaan anda via SMS di nomor 085 600 108 800. Baik start kita lanjutkan pertanyaan yang berikutnya datanya dari saudara Sigit di Pekerto. Beliau bertanya assalamualaikum start. Ustaz saya mau bertanya bagaimana hukumnya orang tua yang bekerja sebagai pegawai bank konvensional Sedangkan riba dijelaskan dalam Al-Quran itu haram Sedangkan nafkahnya untuk kebutuhan keluarga uh, Pertanyaan ini pernah kami jawab dahulu Inti dari jawabannya adalah bahwa uh, Bekerja yang kaitannya dengan riba ya. Entah itu sebagai penulis Entah itu penjatat Atau sebagai saksi Itu dilarang di dalam agama kita Lantas bagaimana sikap anda sebagai anak Sebelum saya sampaikan sikap anda sebagai anak Maka perlu saya sampaikan bahawa Para ulama menjelaskan Manakala harta itu haram Jenisnya terbagi menjadi dua Harta haram itu terbagi menjadi dua Yang pertama adalah haram zatnya Yang pertama harta haram zatnya Yang kedua haram karena cara mendapatkannya yang haram Dengan contoh insyaallah anda bisa memahaminya Yang pertama sesuatu yang haram karena zatnya Seperti daging babi misalnya Daging babi ini haram zatnya haram zatnya sehingga kalaupun Anda dikasih sama orang lain tetap haram buat Anda karena zatnya haram berpindah dari manapun ya tetap haram di tangan saya haram, di tangan Anda haram di tangan orang lain haram jadi kapanpun dan dimanapun yang namanya sesuatu yang haram karena zatnya haram itu hukumnya adalah haram ini contohnya kayak daging babi yang kedua adalah harta haram ya, sesuatu yang haram Karena cara mendapatkannya yang tidak benar. Karena cara mendapatkannya tidak benar. Contohnya adalah seperti uh, yang tadi anda tanyakan, seorang yang bekerja di uh, lembaga keuangan yang berhubungan dengan riba. Dalam kondisi seperti itu, ya, dalam kondisi seperti itu, uang yang dimiliki oleh Orang tersebut itu sebenarnya halal lezatnya Kenapa kok menjadi haram? Karena cara mendapatkannya yang haram Cara mendapatkannya yang haram Sehingga harta itu pun menjadi haram Karena cara mendapatkannya yang tidak benar Sehingga harta yang awalnya halal itu menjadi haram Ini jenis yang kedua Nah Harta haram jenis kedua ini, kata para ulama, seandainya berpindah kepada orang lain, seandainya harta itu berpindah kepada orang lain, dengan cara yang benar, dan cara yang halal, maka harta itu akan berubah menjadi halal, seperti hukum asalnya. Contohnya, Anda sebagai anak, Diberi uang dari orang tua. Orang tua bekerja dari pekerjaan yang haram. Uang itu di tangan orang tua anda haram. Akan tetapi manakala anda mendapatkan uang itu dari orang tua anda dengan cara yang benar. Yaitu orang tua memberikannya kepada anda sebagai bentuk nafkah. Dari orang tua kepada anaknya dan itulah cara berpindahnya harta yang benar. Maka harta itu halal buat anda, sekalipun itu haram buat orang tua anda. Itu para ulama menjelaskan seperti ini dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya adalah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bermuamalah dengan orang-orang Yahudi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berjual beli dengan orang Yahudi. Orang Yahudi maklum bahawa mereka itu biasa makan riba, kemudian biasa jualan minuman keras, sehingga uang yang mereka miliki, ya, uang yang mereka miliki, sebenarnya uang haram, karena cara mendapatkannya haram. Mereka mendapatkan uang tersebut, orang-orang Yahudi, dengan cara riba, dengan cara menjual barang-barang haram, sehingga uang yang mereka miliki haram sebenarnya. Tapi haramnya di sini termasuk jenis yang kedua, yaitu haram bukan zatnya, tapi haram karena cara mendapatkannya yang tidak benar. Nabi saw tetap bermuamalah, berbisnis, berjual beli dengan orang Yahudi, dan Nabi saw mengambil harta itu dari orang Yahudi, Nabi menjual barang dan menerima uang itu dari orang Yahudi. Nabi saw tetap menerima uang itu, seandainya, seandainya uang itu haram maka Nabi SAW tidak akan menerimanya dan menolaknya dan akan menolak uang tersebut akan tetapi Nabi SAW tetap menerima uang itu padahal beliau tahu bahawasanya uang tersebut adalah hasil dari orang Yahudi bermain riba kenapa tetap diterima oleh Nabi SAW? karena proses perpindahan uang itu dari orang Yahudi kepada Nabi SAW prosesnya halal yaitu jual beli dari sinilah kemudian para ulama menyampaikan Seperti apa yang tadi saya sampaikan Jadi sebenarnya anda sebagai anak halal untuk menerima uang tersebut Akan tetapi Kita tetap memiliki kewajiban sebagai orang yang sudah tahu Untuk memberikan masukan nasihat kepada orang tua Tentunya dengan cara-cara yang baik Dengan cara-cara yang sopan Dengan cara-cara yang santun Sambil didoakan supaya mereka mendapatkan hidayah Wallahu ta'ala a'lam ya, Terima kasih Ustaz atas jawabannya Semoga menjadi pencerahan bagi saudara Sikit di Pokoto. Yang selanjutnya Ustaz ini juga pertanyaan masih yang berkaitan dengan pinjam-meminjam yang berbunga Ini datangnya dari Buhar di Kalimantan. Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Menyambung penanya awal tentang pinjaman berbunga itu saya <coughs> Sejak awal saya berumah tangga sampai sekarang 30 tahun Selalu pinjam uang di bank Untuk kebutuhan kontrak rumah, bangun rumah, beli sepeda motor dan lain-lain Yang dengan cara dipotong gaji Bagaimana solusinya Ustadz? Setiap saat selalu mohon ampun tapi masih berurusan dengan pinjam Meminjam yang berbunga Uh, pertama anda wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada usia yang seperti ini Sudah menyadari tentang uh, bahayanya riba Betapa banyak orang-orang yang sampai masa tuanya Bahkan sampai meninggalnya Belum pula tahu tentang bahaya bermuamalah Dengan sesuatu yang namanya riba Pertama anda perlu bersyukur Pada Allah Azza wa Jalla Yang telah memberikan Petunjuk kepada kita semuanya Yang kedua Solusi yang bisa dilakukan Setelah kita mengetahui Adalah berusaha semaksimal mungkin Untuk melunasi hutang-hutang itu Secepatnya Dan menjadikan itu sebagai Prioritas utama Di dalam Tabel kebutuhan keseharian anda jadi kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu Anda keluarkan dalam rumah tangga Tentu ada skala prioritasnya Antara yang penting sama yang paling penting Sama yang kurang penting Ada yang primer, ada yang sekunder, dan seterusnya Jadikan upaya Anda untuk melunasi hutang tersebut secepatnya Jadikan itu sebagai prioritas pertama Di dalam daftar kebutuhan Anda Ya, sehingga manakala ada kebutuhan lain yang sifatnya sekunder atau kurang penting itu dikesampingkan dulu kemudian alokasikan dana yang anda miliki untuk segera menyelesaikan riba tersebut secepatnya supaya kita bisa menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sudah selesai dari segala sesuatu yang berbau dengan riba Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya. Yang selanjutnya Ustaz Kita bacakan ini berkenan dengan Doa Datangnya dari Mas Jarod Di Karang Gambas Beli pertanyaan Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Mohon diterangkan contoh doa Yang pendek tapi mengandung Makna yang dalam Ya. Uh, contoh doa yang pendek Yang mengandung makna yang dalam Doa yang sering kita baca Robbana ati nafil dunya hasana wafil akhirati hasana wakin adabna. Itu contoh yang paling gampang untuk menggambarkan betapa doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu pendek maknanya sangat dalam. Robbana ati nafil dunya hasana ya Allah berikanlah kebaikan bagiku di dunia wafil akhirati hasana dan berikan pula kebaikan bagiku di akhirat seluruh permohonan manusia itu masuk ke dalam doa ini kebaikan di dunia semua yang semua yang mendatangkan kebaikan nah, berupa harta yang barokah, berupa pasangan yang menurut, berupa anak-anak yang soleh kendaraan yang nyaman rumah yang uh, nikmat untuk ditinggali, kemudian juga teman-teman uh, yang baik, relasi yang baik bisnis yang lancar itu semuanya kebaikan hmm. dunia dan itu semuanya masuk ke dalam Robbana Atiin Affidunyah Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. Kebaikan di akhirat semuanya masuk ke situ. Kita pengen masuk surga, diselamatkan dari siksa Allah Subhanahuwataala. Kemudian kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa menikmati bidadari yang ada dalam surga. Kita bisa diringankan hisap kita, bisa dilancarkan nanti ketika kita meniti jembatan pada hari kiamat. Itu semuanya masuk ke dalam Wa fil akhirati hasanah wa qina dan lindungilah kami dari siksaan neraka. Itu salah satu contohnya. Nah, ya, terima kasih Ustaz. atas jawabannya. Semoga ini menjadi pemicu dan semangat kita untuk senantiasa melafadzkan doa itu. Uh, ini yang selanjutnya Ustaz masih berkenaan dengan riba. Ini datangnya juga dari Umu Hanifah di Purbalingga. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Waalaikumsalam. Bagaimana cara menyikapi saudara yang akan meminjam sertifikat untuk meminjam Atau untuk jaminan hutang yang ada ribanya Walaupun sudah pernah ditolak tetapi tetap saja diulangi Bahkan sampai ibunya pun ikut membela anak yang mau minjam dengan sertifikat tersebut e, Caranya adalah dengan menolak kembali dengan cara yang halus Kemudian menjelaskan maksudnya kepada dia bahawa tidak ada maksud ingin menyusahkan, justru maksud ingin membantu dia supaya tidak uh, sengsara di dunia dan di akhirat. Jadi yang bisa dilakukanlah seperti itu, menolak dengan cara yang halus, sampaikan kenapa kok menolak, sambil berusaha untuk mendoakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Yang jelas itu adalah merupakan kalau itu adalah milik anda maka anda berpuasa dengan apa yang anda miliki, kecuali kalau itu bukan milik anda. Ya, kecuali kalau itu misalnya milik orang tua misalnya, maka ya Anda hanya bisa memberikan masukan saja. Tapi seandainya itu milik Anda sendiri, ya, itu sertifikat milik Anda sendiri, maka Anda bebas. Yang penting cara menyampaikannya dengan cara yang lembut dan juga dia didoakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Ya. Ya, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya, ya, ummu Hanifah ya, mendapat solusi Sesuai dengan yang sudah dijelaskan tadi Yang selanjutnya Ustaz ini datangnya dari Ahmad Mahfudin di Banteran Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Ustaz saya mau bertanya Kalau setelah sholat isya melakukan sholat witir Apakah setelah sholat malam Masih bisa melaksanakan sholat witir lagi? Uh, sholat witir Itu waktunya bisa setelah isya langsung sebelum tidur. Bisa juga, maaf maksudnya setelah uh, Ba'diyah Isya Maksudnya setelah Isya sebelum tidur Atau bisa juga setelah bangun tidur uh, Orang yang uh, Kapan seseorang itu diperintahkan untuk sholat witir Sebelum tidur Adalah manakala, uh, manakala Dia mempraktisikan Memperkirakan bahwa Di keesokan hari Dia tidak bisa untuk Bangun gasik seandainya dia memperkirakan bahwa besok pagi saya tidak bisa bangun gasik saya kayaknya bangunnya pas lagi sholat subuh karena malamnya begadang atau karena siangnya terlalu capek misalnya dalam kondisi seperti ini maka sebaiknya anda sholat witir sebelum tidur Adapun bagi mereka yang kira-kira punya, uh, punya prediksi bahwa besok kayaknya saya bisa bangun gasik Karena saya tidak terlalu capek ya, Di siang harinya Kemudian sudah tidur siang e, Saya juga tidurnya gasik Kayaknya saya besok bangunnya gasik Kalau dalam kondisi seperti ini Maka sebaiknya e, Anda e, Sholat witirnya nanti Setelah tidur ya setelah, setelah tidur Bangun, tahajud, baru sholat witir Ini kondisinya akan tetapi seandainya Anda sudah terlanjur sholat witir sebelum tidur dengan asumsi bahwa Anda bangunnya akan ngepassi waktu subuh. Eh ternyata subhanallah dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, Anda bisa bangun gasik sehingga Anda bisa tahajud. Dalam kondisi seperti ini apakah perlu sholat witir lagi? Jawabannya tidak perlu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la witroni filailah tidak boleh witir dua kali dalam satu malam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk witir Dua kali dalam satu malam. Kenapa Ustaz? Karena witir itu kan ganjil, ya. Kalau misalnya Anda sudah witir ganjil, kemudian Anda nanti witir lagi, berarti kan ganjil tambah ganjil jadinya genap, enggak ganjil lagi kalau kayak gitu. Ya. Ini jawaban dari pertanyaan Anda, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sekali lagi iya. ya, kami undang para nah, tenaga di mana pun Anda berada yang akan bertanya, berkonsultasi dan juga meminta Uh, kritik saran dan juga masukan dari beliau Ustadz Abdillah dan Alsmah Widlotanggala Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda via SMS di nomor 085 600 188 00 ya sekali lagi di nomor 085 600 188 00 adapun pertanyaan-pertanyaan Anda dimohon untuk disertakan nama dan alamat serta pertanyaan pertanyaan Anda dimohon juga untuk tidak disingkat uh, begitu banyak ya karena agar memudahkan kami membacanya uh, di saat sesi tanya, -tanya jawab. Baik Ustaz, kita uh, lanjutkan pertanyaan selanjutnya ini tanya, uh, datangnya dari saudara Fajri Saputra di Kembangan Purbalingga. Beliau bertanya, "Saya mau tanya Ustaz, apakah sama antara salat sunah fajar dengan salat uh, qobliyah subuh bagaimana niatnya salat sunah fajar uh, sekian." Saudara Fajri yang ada berbalingga Bertanya tentang uh, Apakah sama antara Salat Sunnah Fajar dengan Qobliya Subuh jawabnya sama Ya, Salat Qobliya Subuh adalah Salat Sunnah Fajar Salat Sunnah Fajar adalah Salat Qobliya Subuh Nabi SAW bersabda Raka'at al-Fajri Khairun minat dunya Wa mafiha dua rakaat sunnah fajar lebih lebih baik daripada dunia seisinya dua rakaat sunnah fajar lebih baik daripada dunia seisinya maksudnya adalah sholat sunnah fajar atau sholat kobliya subuh adapun cara niatnya adalah di dalam hati cara niatnya adalah meniatkan di dalam hati bahawa anda akan menjalankan sholat sunnah fajar karena mengharapkan rida dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Iya terima kasih Ustad atas jawabannya. Yang selanjutnya Ustad ini datangnya dari Pak Sugeng di Cilacap. Beliau bertanya, Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustad. Saya mau tanya masalah zakat profesi. Penghasilan satu juta sebulan, apakah wajib mengeluarkan zakat? Uh, kami sampai saat ini belum menemukan adanya dalil yang gamblang baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan seorang muslim untuk mengeluarkan zakat profesi. Zakat adalah sebuah ibadah di dalam agama kita yang untuk mensyariatkannya memerlukan adanya dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai saat ini kami belum menemukan dalil yang mengharuskan seorang untuk meluarkan apa yang diistirahkan dengan zakat profesi adapun anda yang bertanya bahwa anda harginya 1 juta 1 juta itu belum sampai nisop ya, uang 1 juta itu belum sampai nisop seandainya anda tabung yang seandainya anda tabung kemudian nanti terkumpul sesuai dengan nisop atau batas minimal wajib zakat Maka saat itu baru diwajibkan bagi anda Untuk meluarkan zakat 2,5% Itu pun kalau sudah lewat satu haul atau satu tahun Itu yang diistilahkan dengan zakat mal Itu yang diistilahkan dengan zakat mal Adapun pun sebagian orang yang meluarkan setiap bulannya 2,5% Dengan asumsi sebagai zakat profesi Maka itu teranggap sebagai sedekah biasa Bukan termasuk zakat Karena zakat itu ada aturannya secara jelas di dalam agama kita Wallahu ta'ala a'lam bisawab ya, Terima kasih Ustaz uh, Ustaz atas jawabannya Kita lanjutkan berkenaan dengan belajar fikih Ini datanya dari Solihun di Soekaraja Beliau bertanya apakah belajar wudu, sholat yang sesuai dengan sunnah lewat internet dengan atau Youtube Apakah boleh Ustaz? Apakah boleh belajar butuh kemudian belajar solat atau ilmu agama yang lainnya lewat internet atau YouTube eh, sarana teknologi ya sarana teknologi kontemporer seperti internet atau sebelumnya televisi atau sebelumnya radio itu dilihat dari konten yang ada di situ jadi bukan dari alatnya tapi dilihat dari kontennya. Kalau konten yang ada di situ benar, maka tidak apa-apa. Jadi seperti Anda dengerin radio. Nah, apa yang ada dalam radio tersebut, kalau yang disampaikan di radio itu benar, bagus, ya tidak apa-apa. Kalau yang disampaikan jelek, ya tidak boleh. Sama juga ketika Anda ingin belajar dari internet, misalnya, dari YouTube, misalnya. Tergantung apa yang disiarkan di situ. Apa yang ditampilkan di situ. Kalau yang ditampilkan di situ adalah sesuatu yang benar, Nah, ada tuntunannya jelas Maka tidak apa-apa, kalau tidak ya tidak Sekalipun sama guru Sekalipun sama guru Hadir pengajian secara langsung Kalau misalnya disampaikan tidak benar Ya tidak benar Jadi jangan kita terjebak Kedalam orang ini belajar di internet Ini belajar kepada guru Ya dilihat saja apakah yang disampaikan Di internet atau yang disampaikan oleh guru Itu sesuatu yang benar atau tidak Kalau sesuatu yang benar Maka diterima Entah itu dari internet atau yang lainnya. Kalau seandainya itu tidak benar, maka tidak diterima sekalipun itu dari guru. Maka e, jawabannya adalah kalau yang disampaikan di situ benar, baik ada dalilnya jelas, maka tidak apa-apa. Akan tetapi tentunya tetap e, seorang hamba itu membutuhkan e, membutuhkan adanya bimbingan langsung dari guru. Karena tentunya ketika belajar ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa dipahami secara langsung. Maka Anda membutuhkan interaksi dengan guru. Kalau di internet kan mungkin atau di Youtube kan tidak bisa ditanyai secara langsung. Ya Ada hal-hal yang mungkin belum Anda pahami. Uh, itu tidak bisa langsung bertanya. Tapi kalau misalnya Anda berguru kepada guru yang ada maka Anda bisa bertanya secara langsung. Sehingga Anda bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda Tanyakan Iya, Terima kasih Ustaz atas Jawabannya nah, Yang selanjutnya Ustaz ini berkenan dengan Hal gaib ini Datanya dari hamba Allah Yang bertanya Assalamualaikum Pak Ustaz, Ustaz. Mau tanya apa hukumnya Kalau rumah yang kita tempati Dipagar pakai sesuatu Yang oleh orang Yang mengerti hal-hal gaib Ya, Tujuannya supaya rumah dan anggota keluarga Terhindar dari hal-hal gaib Yang tidak baik Atau dari makhluk makhluk yang mengganggu dan dari perbuatan orang-orang yang tidak baik terhadap kita sebetulnya dalam hati saya takut jadi musrik, tapi karena saya sekeluarga sedih dan sakit eh, kemudian saya juga minta tolong disarati sama orang yang mengerti hal gaib tersebut bahkan saya percaya sama orang tersebut ya bagaimana solusinya Ustaz? demikian uh, pertama saya tidak tahu pemagaran gaib itu seperti apa, ya e, bentuknya pakai apa, bacaannya apa, teknisnya kayak apa. Jadi e, pertanyaannya masih bersifat umum. Kemudian siapa yang mageri, ya, apakah dukun atau yang lainnya. Tapi kalau dari e, dari redaksi pertanyaannya. Kami bisa memahami secara global bahwa eh, yang melakukan itu bisa jadi adalah dukun, karena istilah-istilah pemagaran gaib itu biasa dipakai oleh para dukun, dan biasanya cara-cara mereka adalah cara-cara yang menyimpang dari aturan agama. Maka eh, saya nasihatkan kepada saudara penanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sangat besar kemungkinan Apa yang dilakukan oleh e, pihak yang Anda mintai tolong Itu berbau hal-hal yang menyimpang dari agama Minimal termasuk hal-hal yang masuk kategori bid'ah minimal Atau maksimalnya bisa sampai kategori syirik dan Anda tidak bisa beralasan, saya tidak mempercayai, saya hanya minta kepada Allah. Anda tidak bisa beralasan seperti itu. Karena apa? Karena sejatinya ketika Anda minta orang itu untuk melakukan ritual tersebut, berarti andalah yang menyuruh orang itu melakukan. Dan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu masuk perbuatan dosa. Jadi ketika Anda minta tolong kepada dia, itu sama saja Anda bekerjasama dengan dia untuk melakukan perbuatan dosa. Maka solusinya Anda bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di dalam agama kita, ya apa yang Anda keluhkan, sering diganggu oleh makhluk halus di rumahnya, itu mudah sekali solusinya. Ya Mudah sekali solusinya. Saya pernah menyampaikan sebuah pengajian, Uh, yang berisikan tentang cara Islam di dalam uh, menyikapi hal-hal yang seperti itu pengajian itu saya kasih judul tinggal di rumah hantu siapa mau Ya, tinggal di rumah hantu siapa mau rekaman videonya ada di Youtube silahkan bisa disaksikan artikelnya ada di website tunasilmu.com bisa di download dengan cuma-cuma Ya, judulnya tinggal di rumah hantu siapa mau intinya supaya Anda bisa terlindungi rumah Anda dari gangguan-gangguan makhluk gaib intinya adalah satu, Anda ketika masuk rumah mengucapkan salam dan mengucapkan basmalah yang kedua ketika sore hari saat Anda menutup jendela dan pintu tutuplah dengan mengucapkan basmalah yang ketiga gunakanlah rumah anda untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya kalau anda sebagai laki-laki maka gunakan untuk sholat sunnah istri anda gunakanlah untuk sholat wajib di rumah yang ketiga ramaikanlah rumah anda dengan bacaan Al-Quran terutama surat Al-Baqarah terutama surat Al-Baqarah Adapun dalil-dalil dari apa yang saya sampaikan ini Silahkan bisa Anda baca di dalam artikel yang saya katakan tadi Tinggal di rumah hantu siapa mau Sambil menyaksikan videonya di Youtube Dengan judul yang serupa Semoga bermanfaat Ya terima kasih Ustaz atas jawabannya Kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya Ini datangnya dari Mbak Rini di Purbalingga Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Anak mau menanyakan tentang sholat duha apakah ada doa khusus atau dikir dikir seusai sholat duha dan juga sholat tahajud yang diajarkan oleh Rasulullah. Untuk saudari ini yang berbaling Berbali nggak e, bertanya tentang dikir khusus setelah sholat duha atau setelah sholat tahajud. Sepengetahuan kami e, tidak ada ya tidak ada doa khusus setelah sholat duha atau setelah sholat tahajud. Uh, berdasarkan pengamatan terbatas kami nah, seandainya ada di antara para pendengar yang uh, menemukannya di dalam hadis yang sahi maka mohon untuk berbagi kepada kami wallahu a'lam ya, uh, ini juga masih berkenaan dengan pertanyaan dari mbak Rini di Purbalingga bertanya bolehkah di dalam rumah terutama pada Dinding rumah diberi foto Baik foto keluarga maupun kenang-kenangan Atau tulisan yang berupa Al-Quran Seperti surat Yassin Sukron atas jawabannya uh, Ada pun menempelkan foto Di dinding Maka sebaiknya dihindari ya Karena uh, Nabi SAW bersabda Innal malaikat ta la tadukhulu Baitan fihi uh, Kalbun wala tasawir. Sesungguhnya malaikat itu Tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada gambar Maksudnya gambar makhluk yang bernyawa e, Atau anjing Jadi malaikat tidak akan Mau masuk ke dalam rumah yang di dalamnya Ada anjingnya atau ada Gambar makhluk yang bernyawa Maka sebaiknya yang seperti itu Dihindari Adapun e, menempel Al-Quran Para ulama telah menjelaskan Bahwa Al-Quran itu diturunkan Untuk dibaca dan diamalkan Bukan untuk dijadikan Sebagai hiasan dinding Uh, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita ya di dari mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala afala yatadabbarun alquran kenapa kok uh, uh, mereka tidak mentadaburi alquran nah kemudian dalam ayat lain uh, Allah berfirman li taqra'hu 'ala muksin agar engkau membacanya untuk membaca alquran jadi Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca. Ya. Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, untuk difahami, dan untuk diamalkan. Untuk dibaca, difahami, dan diamalkan. Bukan untuk sebagai hiasan yang ada di dinding. Akan tetapi bukan berarti rumah kita tidak perlu ada hiasannya. Silakan dikasih hiasan, tempelan, atau dikasih e, apa lukisan, selama lukisan itu adalah e, tidak ada unsur makhluk hidupnya dalam arti binatang atau Uh, manusia. Kalau semacam Ketumbuhan, pemandangan laut, uh, atau ukiran, ya, atau uh, mungkin gambar rumah atau gambar uh, yang sifatnya abstrak itu tidak apa-apa, insya Allah, selama tidak bergambar atau berbentuk makhluk hidup. Allah waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas jawabannya. Uh, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Ini datangnya dari hamba Allah di Kelampok, ya. Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Mau tanya apakah ada doa Dari ayat Al-Quran yang kita baca Sebelum niat sholat agar bisa Menjalankan sholat dengan khusus uh, Untuk saudara penanya Yang ada di kelompok, apakah ada Ayat atau doa khusus Sebelum uh, niat sholat Agar kita khusus dalam sholat kita uh, Berdasarkan hadis-hadis Yang menceritakan tentang sifat sholat Nabi SAW uh, Kami tidak menemukan Adanya bacaan khusus Para Sahabat Nabi S.A.W yang melihat cara solat Nabi S.A.W mereka mengatakan kerana Rasulullah wa S.W.T itu stuck pada al kabar, bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi wa Wasallam kalau telah menghadap ke arah Qiblat maka beliau langsung takbir jadi di situ tidak disebutkan adanya bacaan khusus sebelum takbir atau sebelum niat. Bagaimana supaya khusyuk? Ya harus persiapan sebelumnya, datang jauh-jauh sebelum waktunya, kemudian sholat sunnah, kemudian berzikir, muduhnya yang sempurna, lalu kemudian, berang, lalu kemudian ketika sudah khomat, ya berdiri. Jadi supaya khusyuk itu pra sholatnya, ya pra sebelum sholatnya itu harus ada persiapan uh, yang matang sehingga anda bisa khusyuk di dalam sholat anda ya terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini juga menjadi jawaban bagi pertanyaan yang semisal ya. Yang selanjutnya Ustaz ini datanya dari hamba Allah di Kemutuk Kidul ya. Beliau bertanya asalamualaikum Ustaz. Apakah boleh saat di pengadilan orang yang orang yang jadi mengutarakan hal-hal yang sangat rahasia padahal tidak ada maksud hanya mengikuti prosedur hukumnya dari hamba Allah. Selama apa yang disampaikan itu dituntut untuk diungkapkan, dan itu ada kaitannya dengan perkara, tidak apa-apa. Ya, seandainya memang itu diminta oleh hakim, dan hal itu memang kaitannya erat, dengan kasus yang dihadapi, maka tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada kaitannya, ya, dan tidak diminta, maka sesuatu yang rahasia, silakan ditutup saja, selama itu tidak ada e, dorongan, atau tidak ada motif yang mendorong Anda untuk mengungkapkan rahasia tersebut Iya terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah selanjutnya dari Pak Soimun di Karamoncol Mohon doanya Ustaz Assalamualaikum Pak Ustaz Saya minta doanya Dari penyakit saya yang sudah bertahun-tahun Belum kunjung sembuh Yaitu terkena vertigo dan juga penyakit lambung Semoga Allah SWT Berkenan untuk mengaruniakan Kepada Anda dan juga kepada kita semua kesembuhan dari penyakit-penyakit yang menderita kita semuanya. Allahumma robbana, semutibarbas, ishvi asail antasshafi, la shifa illa shifa, shifa anda yugadiru sakaman, wala alama. Ya, silakan. Ya, dimaksud. Ya, ini juga masih yang berkenaan dengan doa abstad. Ini datangnya dari hamba Allah. Ia bertanya, ya Ustaz, tolong doakan saya supaya saya bisa menjaga pandangan. Dari hal-hal yang haramkan sungguhnya Saya itu sangat sulit untuk menghilangkan yang demikiannya uh, Sama, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu saudara penanya dan juga kita semuanya Untuk bisa menundukkan pandangan mata kita Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah dengan membaca uh, Allahumma inni a'udzubika min syarribasari Allahumma inni a'udzubika min syarribasari Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pandangan mataku Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan pandangan mataku Diperbanyak itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan untuk mengabulkan dan mengijabahi permintaan kita Ya, ini ada satu pertanyaan terakhir Dad. Dan sekaligus nanti juga memberikan nasihat kepada kita semua Di penghujung acara Ini datangnya dari Hamba Allah Yang tidak menyebutkan namanya Beliau bertanya Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Saya bertanya Kalau kita mendapatkan daging kurban Dari panitia kurban Dan ternyata kita mendapatkan jatah yang banyak Bolehkah dagingnya dijual Bolehkah menjual daging kurban Yang sudah kita miliki Boleh tidak ada masalah nah, Anda sebagai seorang penerima Anda punya daging banyak Anda jual tidak apa-apa Yang tidak boleh adalah ketika Sahibul kurban Sahibul kurban Orang yang berkurban itu menjual Daging kurbannya sendiri Tapi kalau misalnya Anda dikasih kurban Sama orang lain, itu sudah menjadi milik Hak Anda, Anda bebas Untuk me, me, me, me, uh, Bebas untuk mengalokasikan Sesuai dengan kehendak Anda Selama itu tidak uh, dibuang ya Misalnya, atau sesuatu yang sifatnya mubazir. Dijual tidak apa-apa, seperti orang Dapat zakat fitrah Orang dapat zakat fitrah dan banyak banget Dia butuh uang, dia jual tidak apa-apa Ya yeah karena itu sudah milik Anda, hak Anda dan Anda bebas untuk menggunakannya wallahu alamu bisawab wallahu taala a'la